Waktu Indonesia Barat Saatnya Berita Pagi Musik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 dan Radio Klutes 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita pagi edisi hari ini, Jumat 6 Agustus 2021, bersama saya Ilham. Kita awali berita pagi ini sedara lun dari Banda Aceh yang dilaporkan Subur Dhani. Kederalun, anggota DPR Aceh Iskandar Usman Al-Farlaki kembali menyurati Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bangkok Surat tersebut terkait perkembangan nasib 32 nelayan asal Aceh yang ditahan Otoritas Kerajaan Thailand pada tanggal 9 April 2021 lalu ke-33 tiga ini merupakan anak buah kapal KM Rizki Laut asal PPNI di Aceh Timur Dalam surat yang ditujukan ke duta besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Thailand tertanggal 3 Agustus 2021 itu, politisi Partai AC ini menuliskan bahwa para nelayan KM Rizki Laut berkapasitas 60 gross ton ditangkap angkatan laut Thailand karena tuduhan melewati batas laut negara tersebut. Usai ditangkap, mereka bersama KM Rizki Laut ditarik ke Provinsi Panga, Thailand. Dalam suratnya itu, Alfarlaki mengucapkan terima kasih kepada pihak KBRI Bangkok dan KJRI Songkla yang telah melaksanakan pendampingan dan memenuhi kebutuhan yang diperlukan para nelayan tersebut. Surat itu juga ditembuskan ke Kemenlu RI, Direktur Perlindungan WNI Kemenlu RI, Konsul Jenderal Republik Indonesia Songkla, Gubernur Aceh, Kadis Kelautan dan Perikanan Aceh, Panglima Laut Aceh, dan Kepala Biru Hukum Sedda Aceh. Sebagai anggota DPRA, Iskandar Alvarlaki juga meminta pihak KBRI untuk memberikan informasi lanjutan perkembangan terhadap 32 nelayan asal Aceh. Ia juga minta diberi informasi serta langkah apa saja yang telah ditempuh, termasuk upaya apa yang bisa dilakukan pihaknya, guna mempercepat proses pemulangan para nelayan tersebut. Sederalun, setelah dari bandar Aceh, kita beralih ke Aceh, Tamiang, yang dilaporkan Rahmat Wiguna. Sederalun aksi menuntut Nova Irian Shah mundur dari jabatannya sebagai gubernur Aceh, mulai menggema di Aceh, Tamiang. Tuntutan ini disuarakan sejumlah pemuda yang tergabung dalam front pemuda Tamiang di seputaran Stadion Aceh, Tamiang pada Kamis kemarin petang. Para pemuda ini sempat membentangkan spanduk berukuran besar yang diantaranya bertuliskan turunkan Nova sebagai gubernur Aceh segera. Koordinator aksi Muhammad Fikra menegaskan tuntutan ini didasari atas buruknya kinerja Nova sejak dipercaya menjadi gubernur Aceh. Dalam dua tahun terakhir, mereka menuding pemerintah yang dipimpin NOVA telah melakukan aksi pencurian anggaran secara besar-besaran. Ia menjelaskan tudingan itu berdasarkan sejumlah temuan BPK RI perwakilan Aceh atas sejumlah penggunaan anggaran tahun 2020. Misalnya, laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah 2020 mencatat 245 temuan atas kegiatan kerugian negara ratusan miliar di sejumlah SKPA. Di akhir paparannya, Fikra menyampaikan 4 pernyataan sikap, yakni meminta Nova Iransyah mundur sebagai Gubernur Aceh karena gagal dalam menjalankan tugas dan fungsi. Lalu mendesak DPRA menolak LKPJ Gubernur Aceh tahun anggaran 2020 secara tegas tanpa kompromi. Kemudian meminta Sekda Aceh diganti karena tidak mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Terakhir, ia meminta DPRA memecat Nova Iransyah sebagai Gubernur Aceh. Setelah dari Aceh, Tamiang, kali ini ada berita dari Aceh, Tengah yang dilaporkan Mahyadi. Sederalun, satu rumah berkonstruksi kayu di desa Pilar, kecamatan Rusip, Aceh, Tengah, Ludes terbakar. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 16.30 kemarin. Sejauh ini belum diketahui sumber api pemicu kebakaran. Kapolsek Rusip, Ibtu Akub Gajah mengatakan rumah yang terbakar adalah milik Hasan Husin, warga setempat. Kebakaran terjadi saat rumah tidak ada penghuninya. Sebab saat kebakaran terjadi, Hasan dan keluarganya sedang berada di kebun. Warga yang melihat api membesar sempat berupaya memadamkan dengan menggunakan alat seadanya. Namun api cepat merambat dan terus membesar. Api baru berhasil dipadamkan sekitar pukul 17.40 setelah dibantu dua armada pemadam kebakaran. Meski tak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun rumah beserta isinya rata dengan tanah. Termasuk satu sepeda motor ikut hangus terbakar. Kerugian yang dialami pemilik rumah diperkirakan sekitar Rp100 juta. Rupiah. Setelah dari Aceh Tengah, Saudara kali ini kita beralih ke Pidjaya bersama laporan Idris Ismail. Saudara ribuan nelayan Pidjaya selama 3 pekan terakhir membatalkan aktivitas melaut akibat dampak dari cuaca buruk berupa badai angin kencang atau ombak besar. Ketua Himpunan Nelayan seluruh Indonesia bersama Panglima Laut Lu Kecamatan Pantiraja Pidijaya, Yusri Yusuf, kepada serambinus.com mengatakan, secara umum selama satu bulan para nelayan memilih untuk tidak melaut dikarenakan cuaca buruk yang mendera perairan Selat Malaka. Eksesnya ratusan nelayan tidak melaut selama ini juga telah mempengaruhi terhadap transaksi harga ikan, apalagi pasokan ikan yang minim dan malah kosong sama sekali menyebabkan harga menjadi melambung. Seperti halnya, harga ikan tongkol dari Rp12.000 per kilogram kini menjadi Rp17.000 per kilogram. Demikian juga halnya harga ikan dencis dari Rp25.000 per kilogram kini menjadi Rp35.000 per kilogram. Sementara harga ikan teribasah dari Rp25.000 per kilogram kini menjadi Rp38.000 per kilogram. Dalam kondisi cuaca ekstrim musim barat ini, diperkirakan terus berlanjut hingga 2 atau 3 bulan ke depan karenanya kondisi ini akan terus memicu mahalnya harga ikan disebabkan minim atau kosongnya pasokan dari hasil tangkapan nelayan lokal. Sederalun, setelah dari Jaya kita beralih ke Aceh Jaya bersama laporan Rizki Bintang. Sederalun, salah seorang anak mengalami kejadian buruk saat bermain dan suafoto di kawasan Taman Salem Teka Calang yang berada di depan jalan masuk kompleks kota Calang. Orang tua anak tersebut Musliadi yang juga merupakan warga desa Ketapang kecamatan Kurungsabe mengatakan anaknya tersengat arus listrik di kawasan tersebut. Musliadi mengatakan kejadian itu terjadi saat dirinya bersama dengan tiga anaknya jalan-jalan dan berfuturia di kawasan taman tersebut. Namun saat hendak pulang salah satu anaknya menyentuh lampu yang sudah pecah di kawasan itu hingga tersengat listrik. Usai mengalami kejadian itu, dirinya langsung melarikan anaknya ke UGD RSUD Tengku Umar untuk mendapatkan perawatan. Beruntung anaknya tak mengalami luka serius dan masih ada umur panjang. Namun demikian saat ini sang anak mengalami trauma yang mendalam lantaran terkejut saat tersengat arus listrik. Menurut Musliadi, kondisi lampu rusak dan pecah di kawasan taman tersebut sudah terjadi sejak beberapa waktu lalu dan terkesan dibiarkan oleh dinas terkait. Ia meminta pemerintah melalui dinas terkait untuk dapat mengambil langkah dan sikap agar ke depannya kejadian yang sama tidak terjadi lagi dan tidak menimpa orang lain. saudara Sederalun setelah dari Aceh Jaya, kali ini ada berita dari Gayo Luwes yang dilaporkan Rasidan. Sederalun, pengendara sepeda motor asal kecamatan Rikit Gaib, Kabupaten Gayo Lues meninggal dunia setelah tertimpa batang pohon pinus di lintasan Blankajerenta, Kengon, Aceh Tengah pada Kamis kemarin. Insiden ini terjadi sekitar pukul 15.30, tepatnya di kawasan Jamur Mesin atau lewat ICIC Kecamatan Linge, Aceh Tengah. Pengendara sepeda motor itu meninggal dunia di TKP setelah tertimpa batang pohon pinus yang tumbang akibat dihantam angin kencang tepat saat korban melintas. Berdasarkan informasi yang dihimpun seraminews.com dari aparat kepolisian dan warga, korban dilaporkan bernama Sukur, warga Pinang Rugub, Kecamatan Rikit Gaib. Berdasarkan sumber seraminews.com yang melaporkan dari TKP, korban merupakan salah satu rombongan yang mengantarkan pengantin baru dari arah pulang dari Takengon ke Belangkejren. Dijelaskan, kejadian itu terjadi saat angin kencang melanda wilayah ESE-ESE yang merupakan perbatasan gaya luas dengan Aceh Tengah. Bahkan setelah kejadian itu, arus lalu lintas di lintasan Takengon Blankajeren sempat terganggu. Korban meninggal dunia di tempat setelah mengalami luka parah, terutama di bagian kepala akibat tertimpa patahan batang pinus. Secara terpisah, Kapolres Gaya Luas AKBP Charlie Syahputra Bustamam melalui kasar lantas Ibtur Rido R.A. mengatakan kasus kecelakaan pengendara sepeda motor itu terjadi di wilayah hukum Polres Aceh Tengah sehingga kasus tersebut ditangani langsung oleh Sat Lantas Polres Aceh Tengah. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Saudara kali ini kita beralih ke berita nasional. Untuk informasi nasional ada kabar Menko Erlangga ungkap strategi pendorong ekonomi triwulan 3 2021. Saudara Lun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional menjadi strategi pemerintah dalam mendorong perekonomian Triwulan 3 2021. Menko Erlangga dalam konferensi pers virtual di Jakarta kamis kemarin mengatakan, pemerintah akan mendorong program PEN beserta anggaran belanja pemerintah lainnya dalam bentuk perlindungan sosial dan dukungan UMKM. Secara keseluruhan, Menko Erlangga mengatakan, realisasi program PEN telah mencapai 41% dari pagu 74475 triliun rupiah hingga saat ini. Adapun untuk perlindungan sosial, pemerintah memberikan bantuan beras 10 kg dalam pelaksanaan PPKM level 4. Ia menyebutkan bahwa akan terdapat pula bantuan untuk pedagang kaki lima untuk 1 juta penerima yang sedang dalam finalisasi saat ini, baik dalam petunjuk teknisnya maupun pedoman umum. Di sisi lain, Minko Erlangga berharap beberapa sektor bisa menjadi pengungkit ekonomi Triwulan 3 2021, seperti sektor transportasi dan pergudangan, akomodasi makanan dan minuman, serta industri dan perdagangan. Dirinya pun optimis akan keadaan perekonomian akan terus membaik pada Triwulan 4 2021, sehingga target pertumbuhan keseluruhan tahun ini yang sebesar 3,7 persen hingga 4,5 persen bisa tercapai. Syederalun, kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional. WHO serukan moratorium suntikan ketiga vaksin corona. Ini merupakan rangkaian informasi pagi, sekaligus mengakhiri info pagi edisi hari ini. Syederalun, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyerukan moratorium suntikan ketiga vaksin corona hingga setidaknya akhir September. Seruan ini untuk mengatasi ketidakadilan drastis dalam distribusi dosis antara negara kaya dan miskin Kepala WHO Tedros Adhanom Ghebriyesus meminta negara-negara dan perusahaan-perusahaan yang mengendalikan pasokan dosis Untuk mengubah peralatan dan memastikan lebih banyak vaksin ke negara-negara yang kurang kaya Sebab kelompok negara-negara G20 memiliki peran kepemimpinan yang vital untuk dimainkan karena negara-negara tersebut adalah produsen, konsumen, dan donor JAPS COVID-19 terbesar. Menurut hitungan AFP, lebih dari 4,25 miliar dosis vaksin COVID-19 kini telah diberikan secara global. Di negara-negara yang dikategorikan berpenghasilan tinggi oleh Bank Dunia, 101 dosis per 100 orang telah disuntik dengan tanda 100 dosis telah terlampaui minggu ini. Angka itu turun menjadi 1,7 dosis per 100 orang, di 29 negara berpenghasilan terendah Oleh karena itu, WHO menyerukan moratorium booster hingga setidaknya akhir September untuk memungkinkan setidaknya 10% populasi setiap negara divaksinasi Untuk mewujudkannya membutuhkan kerjasama semua orang terutama segelintir negara dan perusahaan yang mendalikan pasokan vaksin global Dari newsroom Serambi Tanjung Permai Demikian informasi pagi edisi Jumat 6 Agustus 2021. Informasi pagi ini juga bisa anda dengarkan kembali di situs www.srambfm.com. Follow juga Twitter dan Instagram at Seram BFM. Sederhalun, wassalam.